Kekerasan demi kekerasan tak kunjung usai Tauran demi tauran selalu datang silih berganti Antar angkatan, antar orang, pribadi maupun kelompok Tauran kakak kelas, adik kelas atau sekolah yang berseberangan Menjadi berita langganan yang terus-menerus bisa kita dapatkan dengan mudahnya Rukun tetangga, rukun warga akhirnya hanya menjadi kata-kata saja Karena justru rukun tak ada di sana, tawuran yang merajalela Ah, Kalau begini apalagi yang mau diharapkan Kekerasan telah menjadi dewa yang menakutkan Seakan-akan ia maha hadir ada di sana ada di sini Ia merajalela tak hanya pemerintah, agama pun seringkali tampak tak berdaya. Karena kalau kekerasan meledak, semua orang gelap mata. Tak lagi bisa melihat dan membedakan warna. Putih atau hitam, semua tampak sama. Yang ada hanyalah tujuanku akan tercapai atau tidak. Maka kekerasan menjadi alat yang di legalitas tidakkah itu menyedihkan mari bersama-sama belajar tak mencintai tapi sebaliknya membenci kekerasan jangan pernah memberikan sedikitpun harapan pada kekerasan ia harus dibasmi karena itu jalani lah hari-hari kehidupan ini ukirlah damai hindari kekerasan maka bersama kita bisa menikmati artinya sebuah kemerdekaan merdeka dari kekerasan bersama saya Bigman Sirai